Supposed to be, and the truth will always come in, even though it s e t me free. And my tears flow like the ocean as I've fought i n the breeze, and then falling into the o c e a n and they throw me to my knees.、Oh. You're h u l t i n g me t o w n i n g me, only my brain Turn off the light and all that remains Fills me with diamond a n s h i n i n your name out、oh, loud Why do you w a n t to lead me to the pain? I get a feeling I never escape e hide the I can hide away a h from m s マリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマ n アマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリ d マリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリアマリア Ya、Maria, lagi-lagi kamu membumpikan, kamu masih dan sangat kita harapkan untuk terus berada di panggung Indonesian Idol 2018 ya. Terima k a s ya. Kamu tampil meyakinkan、uh, persiapannya kelihatan m a t a mentalnya ada, bukan cuma mental untuk kompetisi tapi... ...ya mental untuk menaklukkan panggung ini, untuk menaklukkan dan menghibur para penonton di sini, juga untuk para penonton di rumah. Ya... Selalu mengesankan penampilanmu, tepuk tangan ini untuk Maria ya, luar biasa ini. Horas, <tuk> Maria.、Orang. Maria mau nanya dong yang, yang, yang, yang suka nyanyi di keluarga kamu tuh, papa, mama atau? Papa. Papa menyanyi?、Uh, papa suka musik. Festival juga, l o m a l o m b a juga? Enggak. enggak, suka musik aja. Ya aku cuma pengen tau power kamu, terus skill kamu bernyanyi di umur 16 tahun ini turun dari siapa gitu. Buat aku malam hari ini kamu... Penampilannya oke、okay、banget ya. Makasih. Bang. Aku salah satu yang pengen banget penyanyi tuh tahun ini rangenya lebar. Dan kamu punya itu, bawahnya bagus, tingginya juga bagus. Makasih b a Tapi aku gak, aku terus terang aja belum, belum puas banget s e b e n a r n y a Karena tadi ada satu dua miss ya. Tapi itu tidak mempengaruhi per penampilan r p e kamu yang buat aku hari ini. Dari lima masih kamu yang paling bagus. Makasih b u a t a k u u t Jut, Jut.、Eh. Kalau mau turunan siapa? Turunan dari tanah kau lah l a i y Dari Tanah、bukan、Medan. Iya kan. Di Medan, juga. Medan, Di Medan juga, juga kan macam-macam. Macam ada beras tagi, orang karo,、nah、ada. Itu. Turunnya itu、lah. Tapi tadi Bunda Maya standing ovation, ada yang mau disampaikan gak ke Maria?、Uh, aku minggu lalu bilang kamu kuda hitam kan? Bukan berarti kamu berkulit hitam, bukan. Tapi、yeah. saya harapkan kamu ini adalah yang... Uh, karena ini... Marek gede. <laughs> kamu itu punya talenta luar biasa. Hanya mungkin belum dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagian besar. Saya harap-harap kamu masih stay di panggung spekta ini. Mudah-mudahan yang put di sana saya minta dukungan、yes. untuk Maria. Terima k a s i m u a n y u k j u j u h t u j u h Oke terima kasih bunda dan sekali lagi diingatin lagi tadi sama Judika kamu masih umur 16 ya ternyata ya. Oh Men umur 16. よかったな。 Nah Maria sendiri,、uh, kalau misalnya sampai nanti masuk ke spektakuler, kamu masih ada n gak g sih impian yang belum tercapai? Impian aku pasti yang masuk,、uh, pastinya masuk, pengen masuk spektakuler.、Yeah. Dan terus、uh, pengen menampilkan yang terbaik juga.、Yeah. Dan hari itu kan sempat Bunda Maya dan KBCL sempat nyinggung tentang penampilan. Nah aku pengen, aku waktu spektakuler itu menamp,、uh, pengen bantuannya KBCL juga untuk bantu stylist aku juga.、Oh. Gimana, gimana? Bantuin stylishnya aku. Bantuin jadi stylist.、Yes. Sepanjang spektakuler.、E, yeah. <awia> Tapi ini malam a, ini keren loh. nih a y a r g i n i gimana?、Yeah. Ini kalau bantuan ke BCL mahal bayarnya loh. <Companies>、uh, kalau kamu masuk ke spektakuler berarti ini syaratnya adalah orang-orang harus vote kamu dulu. Supaya kamu bisa masuk ke spektakuler. Kalau kamu masuk spektakuler aku mau s t y l i s i n k a m u、yeah. okay. <laughs> Mahal、ini. banget tuh ya kayaknya. Malam hari ini juga <laughs> keren banget, yoga-nya、yes. y a udah kan. Bunga ini Aku mau juga dong. Mau apa、Styling. mas? Silence. Eh eh. Buat spektakuler. Eh,、hey, dah dulu. Iya, iya, kamu、gitu. kan pernah terambut saya. Oh iya iya, nah, udah ya, Belum tahu orang emang udah tahu.、Pernyata、harus lihat insa sorry saya gitu. <laughs> <laughs> tetap promo. Oke,、okay, ya udah kalau kayak gitu. Yang pastinya、uh, kita berharaplah d a ya kamu. Kita harus vote、bisa. dulu ya Neil. Supaya bisa masuk spektakuler supaya BCL bisa stylingin s Maria. <laughs> Maria. Luar biasa. Kapan lagi kan? <laughs> Kapan lagi? Ini aja udah keren banget. Belum di stylingin sama BCL udah keren <laughs> banget. Tapi、uh, gimana caranya untuk satu Indonesia vote kamu? Ya, caranya ketik "Maria". M. A. R. I. A. kirim ke sembilan lima satu. Lima satu, thank you so much. Terima kasih banyak, Maria. Tadi keren banget. Standing ovation dari Bunda Maya、yeah. juga. Congratulations, thank you, thank you, thank you Maria.